Kata papi gitu, "Ben cepat jupuk ini, cepetan, cepetan." Gitu katanya. Siap semuanya ya? Saya mau minta dengar suaranya SNB-nya Indonesia mana? Aku lembongok buantar ternyata. Buat papi dan Mami. Bu Dwi Ratna Terima kasih Dwi lagu ini kesukaan ini. Papi kayaknya ada riwayatnya loh Mbak Willy. Iya. pertama kali dengerin lagu Bunga Dahlia Bener. dangdut itu lagu Bunga Dahlia sama iya. apa Mbak Wili oplosan sama oplosan langsung jatuh cinta sama musik dangdut ya sukanya lagu dangdut itu gara-gara karyawannya sukanya lagu dangdut nah, kalau Akhirnya, bikin benteng Akhirnya terpengaruhlah Milina yeah. dan Papi di yeah. sini. Jadi maminya suka sama Papi. Allah, Alhamdulillah. <laughs> Oke, okay. Mami Lina sudah puas belum? Uang, uangnya belum habis kan? Belum. belum. Uangnya masih, uangnya masih banyak lagi. di kamar. Ayo Mami nanti, ambil lagi. Nanti sampai terakhir Mami Lina jangan uh, patah semangat, jangan lemas, <laughs> nanti terus nyawer ke depan. Oke. Okay. Thank you ya Mami, Papi sekeluarga. Balik. Ini Abang, katanya, Andi. katanya papi, ya. pada sore hari ini temanya hujan duit. Hujan duit. Bener Bukan ya papi hujan. ya. Oh hujan sawer. Hujan saweran <laughs> ceritanya. Iya hujan, hujan beneran deh. Oke. Okay. Terima kasih banyak mami cantik. Iya. Sudah capek ya ini ceritanya. mau duduk dulu oh, ya. Oke. Okay. Siap. Terima kasih sekeluarga.